Yang berikut ini segera saya tampilkan bersama-sama dengan Dika Production S-A-R-A -A, Dibaca Sera The King of Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia Ficou pai Kata sedikit tepuk tangannya balung panggang gersik. Wow.